Rekum Saudarlun Berita Pagi di Siar Ini Sabtu 1 Desember 2018 Dibacakan Ardian Syah. Kapolda Aceh imbau nap yang masih kabur segera serahkan diri. Kejari Abdiya tahan 2 tersangka korupsi e-learning. Ruas jalan Biranta Kengon kembali tertimbun tanah longsor. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang padirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Menghimbau para narapidana Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Banda Aceh yang telah melarikan diri kami sore kemarin agar segera menyerahkan diri. Kapolda memberikan waktu selama 3 kali 24 jam kepada para napi yang telah meloloskan diri itu agar segera menyerah. Diberitakan sebelumnya sebanyak 113 dari 726 napi serta tahanan di LP kelas 2A Banda Aceh di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Kamis kemarin pukul 18.45 waktu Indonesia Barat kabur. Mereka melarikan diri dengan cara merusak kawat pembatas di ruang kunjungan LP, menghacurkan tiga jendela berjeruji besi sebelum akhirnya lari dan hilang di dalam persawahan di depan LP yang minim pencahayaan. Kapolda Aceh bersama Kanwil Kemenkum Ham Aceh Agustoyib dalam tinjauannya KLP kemarin mengatakan pihak kepolisian dari jajaran Polda Aceh akan terus melakukan pengejaran terhadap seratusan napi yang kabur tersebut. Namun sebaiknya para napi segera menyerahkan diri. Kapolda memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada para napi agar segera menyerahkan diri. Kapolda juga membenarkan bahwa total napi yang kabur dari LP 113 orang. Hingga tadi malam total napi yang telah berhasil ditangkap aparat kepolisian sebanyak 30 orang. Mereka telah dipulangkan ke Lapas untuk menjalani hukuman. Sisanya 84 napi masih terus dilakukan pengejaran. Saat ini suasana LP Banda Aceh agak lenggang, namun polisi bersenjata lengkap tetap bersiaga di pintu masuk fasilitas tersebut. Sudarlon, kepala kantor wilayah Kemenkumham Aceh, Agustoyib menyebut upaya melarikan diri yang dilakukan seratusan napi di lembaga permasyarakatan kelas 2A Abanda Aceh Kamis kemarin dilakukan spontan tanpa terdeteksi oleh petugas di dalam LP. Agustoyib mengatakan karena upaya melarikan diri napi dilakukan spontan sehingga para petugas kesulitan mencegat para napi yang beringas dan merusak beberapa bagian di dalam LP sebelum akhirnya keluar dari dalam LP dan berhasil kabur. Selain itu petugas juga kesulitan karena jumlah para napi yang kabur mencapai 113 orang. Meski diakui Agus bahwa upaya untuk kabur dari LP dilakukan spontan namun Agus menduga rencana untuk kabur itu sudah direncanakan para napi. Karena mereka membawa alat untuk merusak pagar teralis bahkan jendela didobrak menggunakan alat tersebut. Menurut Agus hanya 10 petugas yang berjaga di dalam LP. Para petugas ini terbagi pada titik-titik penjagaan sehingga kesulitan untuk mencegat para napi yang kabur. Agus menyebut kapasitas LP Banda Aceh sebanyak 380 penghuni, sedangkan jumlah napi di dalam LP saat ini mencapai 727 orang. Kondisi ini diakui Agus over kapasitas. Bahkan ini bukan kali pertama insiden napi kabur terjadi di LP kelas 2 Banda Aceh. Sebelum dirinya bertugas di Aceh juga sudah terjadi beberapa kali. Garlun Kejaksaan Negeri Aceh Daya Jumat kemarin pukul 11.25 Waktu Indonesia Barat resmi menahan Dua tersangka kasus dugaan korupsi Penggandaan pengadaan e-learning atau TIK Senilai 1,22 miliar rupiah Bersumber dari dana otonomi khusus 2015 Kedua tersangka masing-masing SAR 45 tahun Kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen Serta DA 38 tahun selaku pejabat pengadaan Setelah dipastikan sehat, kedua tersangka digiring ke mobil tahanan dan dibawa ke LP kelas 3 Belang Kuasa hukum SAR dan DA Erisman SH menyesalkan pihak jaksa karena dalam pengusutan ini hanya berhenti pada kedua kliennya. Padahal kedua tersangka hanyalah pelaksana perintah atasan. Walau demikian, ia berjanji akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap kedua kliennya tersebut. Sebelumnya, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Abdiya Radiman SH mengaku dalam kasus itu, Ada beberapa orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, namun ia mengaku tidak tahu kapan penetapan tersangka berikutnya dilakukan. Dalam pengungkapan kasus, penyidik telah memintai keterangan puluhan saksi terdiri atas kalangan pejabat abdia, dinas pendidikan, bapeda, dan beberapa politisi di abdia. Sebagaimana diketahui, proyek pengadaan e-learning bernilai 122 miliar itu untuk peningkatan sarana di sejumlah SD dan SMP sederajat di Abdia pada tahun 2015 melalui Dinas Pendidikan. Darlun Ruas Jalan Nasional Birenta Kengon, tepatnya di kilometer 92 Kampung Kelupak Mata, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Jumat kemarin, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat kembali tertimbun longsor. Akses sempat terputus total lantaran kondisi badan jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah Tamrin Elasri mengatakan tiga hari lalu ruas jalan di kilometer 92 kampung Kelupak Mata, kecamatan Kebayakan juga tertutup total akibat longsor dan telah dibersihkan. Namun kemarin pukul 03.00 waktu Indonesia Barat lintas tersebut kembali tertimbun. Akses sempat terputus total lantaran kondisi badan jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan. Untuk keluar maupun menuju kota Takengon, para pengendara harus melintas jalur alternatif Pia Kuta Panjang menuju arah Sukaramai, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Kondisi tebing di sisi jalan kawasan kilometer 92 labil sehingga setiap hujan mengguyur kerap terjadi longsor hingga menutupi badan jalan. Bahkan selama tiga hari terakhir di lokasi yang sama sudah tiga kali terjadi longsor. Di lokasi telah disiapkan alat berat serta petugas. Apabila terjadi longsor di lintas Birentakengon bisa cepat ditangani karena ruas jalan itu merupakan akses utama. Menurut Kala BPBD Aceh Tengah, musibah tanah longsor bukan hanya terjadi di ruas jalan nasional Birentakengon, tetapi ada beberapa titik lain longsoran di sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah. Anda sedang mendengarkan Berita Utama Serambi FM. FM. Garlun Komisi 8 DPR RI yang membidangi haji memanggil Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh Dr. Andes H.M. Daud Pake ke Gedung DPR RI Senayan, Jakarta kemarin. Dalam pertemuan dibahas mengenai Gedung Asrama Haji Banda Aceh yang terbengkalai sejak 2013 lalu. Dalam pertemuan Pimpinan Rapat Panitia Kerja atau Panja Komisi 8 DPR RI menyayangkan kondisi Gedung Asrama Haji Aceh yang masih terbengkalai hingga saat ini padahal gedung itu sangat dibutuhkan untuk pelayanan haji. Untuk diketahui, gedung tersebut terhenti pembangunan karena muncul dugaan adanya masalah hukum, sehingga Kemenak RI tidak lagi menganggarkan anggaran untuk pembangunan. Pimpinan Panja Komisi 8 DPR RI Dr. H.T.B. Aceh Hasan Sazili, mengatakan pihak terkait harus segera mengambil tindakan terhadap terbengkalanya gedung asrama haji Aceh. Pembangunan gedung ini harus dilanjutkan, namun jika masalah hukum terjadi kendala, maka persoalan hukum harus segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Hal itu agar pembangunan dapat kembali dilaksanakan. Dalam waktu dekat, Komisi 8 DPR RI akan menemui Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, PHU Kemenang RI untuk membahas kelanjutan pembangunan gedung asrama Haji Aceh. Sementara Daud Pake menjelaskan bahwa gedung tersebut dibangun pada 2013 yang merupakan program revitalisasi asrama haji, salah satunya untuk Aceh dengan anggaran yang bersumber dari SBSN senilai 10 miliar rupiah. Tiapnya terus berusaha agar pembangunannya cepat selesai. Ia mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab kendala terbengkalainya pembangunan gedung asrama haji Aceh. Padahal keberadaan gedung itu sangat dibutuhkan. Budarlun Polres Aceh Barat telah menetapkan pria berinisial SJH, anak wakil Bupati Aceh Barat yang menjabat sebagai sekretaris kecamatan Johan Pahlawan dan dua temannya ARM 30 tahun serta SPD 32 tahun sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Ketiganya diringkus polisi Rabu sore lalu di sebuah rumah saat pesta narkoba. Penetapan ketiga tersangka pelaku tersebut disampaikan Kapolres Aceh Barat AKB Raden Denbobi Arya Prakarsa SIK dalam keterangan pers kepada wartawan di Mapolres setempat Jumat kemarin. Hanya saja dalam ekspos kasus itu kemarin, polisi belum memperlihatkan ketiga tersangka karena masih dalam pengembangan dan menunggu keluarnya hasil laboratorium barang bukti berupa ganja dan sabu yang disita saat penangkapan. Menurut Raden Bobi, pengungkapan kasus setelah polisi mendapat laporan adanya transaksi narkoba pada sebuah pondok atau rumah di desa Ujung Kala, kecamatan Cohan Pahlawan, sehingga ketiganya berhasil ditangkap. Selain menangkap, tersangka polisi ikut mengamankan barang bukti berupa satu bungkus ganja dengan berat 4,5 gram yang merupakan sebatang rokok dibalut dengan ganja, serta plastik berisikan sabu-sabu 0,9 gram. Kapolres mengatakan setelah menjalani pemeriksaan, terungkap dua hal berbeda dalam kasus narkoba tersebut. Untuk kasus yang menjerat SJH adalah kasus ganja. SJH merupakan anak wakil Bupati Aceh Barat yang menjabat sebagai sekretaris kecamatan Cuhan Palawan. Sedangkan dua tersangka lain yakni ARM dan SPD yang sehari-harinya berprofesi sebagai swasta di Aceh Barat merupakan kasus sabu-sabu.